Assalamualaikum warahmatullahi berita pagi edisi hari ini selasa 24 Juli 2018 dibacakan oleh Rian dan rekan saya Ardiansyah Puluhan BHL PTN 1 Langsa datangnya koperasi 3 bulan upah belum dibayar Polisi mulai sasar rekanan, kasus dugaan korupsi pengadaan ternak di Loks Mawir. Aceh dapat dana desa 4,2 triliun rupiah Berita pagi Serambi FM juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Blok Radio Loser 94,6 FM AC Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Uderlun tiga bulan upah tak kunjung dibayar, puluhan tenaga buruh harian lepas atau BHL PTPN 1 Langsa kemarin mendatangi kantor koperasi Mon Madu. Mereka menuntut segera dibayarkannya upah yang menjadi hak mereka. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Amatan Serambi, puluhan ibu-ibu yang merupakan tenaga BHL, mengaku sejak satu bulan lalu sudah mogok kerja. Mereka mendatangi kantor koperasi Mon Madu, menggunakan sepeda motor masing-masing. Di sana mereka diterima pihak manajemen koperasi Mon Madu, Tujuannya menuntut pembayaran upah yang menjadi hak mereka selama 3 bulan yang belum mereka terima. Dari pihak terkait yang memperkerjakannya, upah mereka bervariasi dari Rp35.000 hingga Rp50.000 per hari. Pihak BHL mengaku akibat tidak dibayarkannya upah hingga 3 bulan ini membuat ekonomi sulit dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka saja sulit, apalagi ada anak yang baru masuk sekolah. Menurut mereka, seperti biasanya upah mereka selalu lancar dibayarkan pihak kooperasi, Mereka mempertanyakan mengapa tiga bulan upah mereka tiba-tiba tidak didapatkan. Para BHL berharap pihak terkait segera membayarkan upah itu karena mereka sangat membutuhkannya. Sudarilun penyidik Satreskrim Polres Loksemawe ternyata masih terus melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan ternak di pemerintah kota setempat. Meskipun sekarang ini sudah ada tiga tersangka yang ditetapkan. Dari Loksemawe, Seipul Bahri melaporkan. Bila ketiga tersangka sebelumnya merupakan para pejabat, maka kini polisi mulai menyiasa rekanan. Hal ini dibuktikan penyidik Satreskrim Polres Loksmawe beberapa waktu lalu sudah mengirimkan surat pemberitahuan mulai penyidikan atau SPDP dengan sasaran rekanan Kejaksaan negeri Loksmawe. Hal tersebut dibenarkan Kapolres Loksmawe AKBP Arilasta Iryawan melalui Kasatreskrim AKP Budi Nasuha kemarin. Menurut AKP Budi, dengan selesai penetapan ketiga tersangka dari unsur pejabat dan kini berkasnya pun sudah lengkap atau P21, bukan berarti pengusutan kasus dugaan korupsi yang nilai kerugian negara 8,168 miliar rupiah ini telah berakhir. Karena pihaknya masih terus melakukan pengusutan untuk memastikan secara hukum apakah ada tersangka baru ataupun tidak, akan tetapi diakuinya sejauh ini pihaknya belum menetapkan adanya tersangka tambahan. Sudarlun Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung DPMG Aceh Dr. Andes Bukhari menyatakan Aceh tahun 2018 mendapatkan alokasi dana desa 4,2 triliun rupiah. Dana desa tersebut disalurkan dalam tiga tahap setiap tahun. Dari Melabuh, Rizwan melaporkan. Bukhari menjelaskan untuk dana tahap kedua sudah disalurkan. Menurut Bukhari, dana tahap kedua kini sudah ditransfer ke masing-masing daerah. Dana tersebut sudah disalurkan ke masing-masing rekening desa. Bukari juga meminta segera merealisasikan apa yang menjadi program di desa sesuai APBG yang sudah ditetapkan tahun 2018 ini. Bukari menjelaskan untuk dana desa tahap ketiga akan disalurkan bulan Agustus mendatang dari pusat ke daerah, karena itu kepada desa-desa yang sudah disalurkan dana desa dari daerah untuk dipacu pelaksanaannya, sehingga dana tersebut dapat terealisasi di desa sebelum masa anggaran akan berakhir. Darlun dengan menggunakan dana alokasi khusus atau DAK sebesar kurang lebih 3,5 miliar rupiah, tahun 2018 ini, Pemkap Pidijaya membangun dan merehabilitasi beberapa pasar ikan serta pasar sayur yang tersebar di sejumlah kecamatan. Dari Merdu, Abdullah Ghani melaporkan, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindak Kop dan UKMP di Jaya Insinyur Muslim kemarin menyebutkan, pembangunan kembali pasar sayur Merdu dengan luas 8 kali 20 meter menggunakan dana alokasi khusus sebesar Rp800 juta. Rupiah. Pasar sayur lamal mengalami kerusakan berat akibat gempa bumi yang terjadi akhir tahun 2016 lalu. Shirelun, Rehabilitasi pasar ikan dan pasar sayur Kede Ulim, Kecamatan Ulim, serta pembangunan kembali 8 pintu kios permanen masing-masing akan menghabiskan anggaran 500 juta rupiah juga bersumber dari dana DAK. Di Teringgading, Cerulun, PMK membangun sebuah pasar ikan disertai 4 pintu kios senilai 900 juta rupiah. Pasar ini juga mengalami musibah sama pasca gempa bumi. Begitu halnya di Kedepantiraja, dari sumber dana yang sama, PMKAP akan membangun sebanyak 4 pintu kios ukuran 4x8 meter dengan dana sekitar 800 juta rupiah, sehingga total anggaran yang akan terkuras mencapai 3, miliar rupiah lebih. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarlun Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Aceh berhasil meraih juara Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan PKLHK 2018. Pihak LHK mendapat juara satu sebagai stand terbaik se-Indonesia, mengalahkan kementerian LHK juara 2 dan DKI Jakarta sebagai juara 3 Dari Banda Aceh, Tim Seram BFM melaporkan. Tadis LHK Aceh Syahrial menjelaskan event terbesar bidang lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia digelar oleh Kemen LHK bertajuk Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia 2018. Acara digelar di Jakarta Convention Center pada 19 hingga 21 Juli. Dan dalam event ini, di LHK Aceh berhasil menjadi juara satu pameran dan expo untuk kategori instansi pemerintah. Di posisi kedua Kemen LHK dan posisi ketiga DLHDKI Jakarta. Sebanyak 48 peserta dari berbagai kategori mengikuti expo ini dengan tema kendalikan sampah plastik. Salah satu materi yang ditampilkan oleh DLHK Aceh adalah melukis di atas karung plastik bekas oleh seniman lukis asal Sabang, serta kerajinan tangan dari limbah pohon sawit Binaan PT Pertamina Eperantau Aceh, Tamiang. Di Sudarlun sebanyak 4.500 lebih calon mahasiswa baru akan mengikuti seleksi melalui jalur penerimaan mahasiswa baru atau PMB lokal Universitas Islam Negeri UIN Araniri. Tes berlangsung hari ini dan dilaksanakan di kampus setempat. Dari Banda Aceh, Misra Nasri melaporkan. Wakil Rektor Satu Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Andes Haji Gunawan HD saat memberikan pengarahan kepada pengawas ujian kemarin menyebutkan bahwa jumlah peserta yang akan mengikuti ujian tulis pada PMB lokal UIN Araniri tahun 2018 ini sebanyak 4.529 orang. Sementara jumlah pelamar mencapai 6.124 orang, sedangkan yang dinyatakan telah membayar dan sah menjadi peserta ujian sebanyak 4.529 orang. Mereka terdiri atas 208 memilih IPA, 1.844 IPS, dan 2.477 IPC. Gunawan menambahkan, bahwa proses ujian dilaksanakan pada beberapa gedung di Komplek UIN Ar Araniri, yakni ada 228 ruangan di 13 lokasi. Dijelaskan, materi ujian pada PMB lokal tidak jauh beda dengan soal ujian pada seleksi nasional. Antara lain tes potensi dasar meliputi tes potensi akademik, bahasa, dan keislaman. Selanjutnya tes potensi bidang IPA dan IPS, serta kelompok IPC dengan materi sesuai dengan kelompok uji. Dairlun Wali Nanggro Aceh, Tengku Mahlim Mahmud. Tengku Malik Mahmud Al-Haytar melantik 40 majelis tuha 8 dan 23 anggota majelis fatwa lembaga Wali Nanggroh di Kompleks Wali Nanggroh, Kecamatan Darul Imara, Aceh Besar kemarin. Dari Banda Aceh, Taufid Hidayat melaporkan. Dalam sambutannya, Wali Nanggroh Aceh Malik Mahmud Al-Haytar berharap para anggota dua majelis itu dapat melakukan telaah kebijakan terkait tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga Wali Nanggroh serta memberikan fatwa hukum syarih dalam suatu permasalahan di masyarakat. Menurutnya, Majelis Tinggi tersebut sangat berperan untuk mensosialisasikan kebijakan Wali Nanggroh dan mengawal pelaksanaannya. Wali Nanggroh mengatakan bahwa penetapan Majelis Tuhalapan dan Majelis Fatwa itu telah mulai koordinasi dengan Katibul Wali dengan pemerintah Aceh. Prosesi pengukuhan tersebut turut disaksikan para anggota Tuhaput, Katibul Wali beserta staf dan para undangan SKPA serta tokoh masyarakat. Para anggota majelis tinggi itu telah melalui tahapan rekrutmen beberapa bulan yang lalu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Selasa 24 Juli 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda ikuti kembali pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com dan Anda bisa follow Twitter.com dan Instagram kami di @srambfm. Saudara Lu'an, wassalam.